a Yosef, selamat sore Selamat sore s i l a k a n Saya pikir sistem tetap ada, cuma yang dapat remisi itu yang dipertimbangkan m a kasih Ya, terima kasih kembali s i l a k a n yang lainnya Pak s u d o selamat sore Ya s i l a k a n Kalau menurut saya ya, remisi itu n gak g perlu ya, itu nanti jadi ladang korupsi baru lagi itu Jadi d i r i d i l minta potongan lebih banyak dengan pembayaran, terima kasih Terima kasih Pak s u d o yang lainnya 633 Semen 160 Terima k a s h Masih kami berikan kesempatannya Pak Zainal, silakan. Kalau remisi boleh c u m a yang kejahatan ringan lah, s e m a c a m mencuri, c u m a kalau macam teroris sama koruptor itu kan hukumannya u d a h ringan, u d a h ringan, tapi itu dikasih remisi. Jadi kalau koruptor m a koru korupsi, menurut saya nggak usah dikasih remisi lah, sudah makasih. Ya terima kasih kembali Pak Valentino, selamat sore. ごめんなさい。 Pemisi n i yang penilaiannya subjektif sekali. Seperti contoh itu siapa yang koruptor-koruptor、uh, di l a m p u n g itu ibu siapa itu yang menyogok jaksa. k a t a n y a karena dia berkelakuan baik, padahal dia berkuatkan baik, karena dengan kekayaannya dia sobok kiris, sobok kanan, terus tugas lapas, bikin ini dan itu, dia terang aja dinilai baik. Sementara yang mungkin berkelakuan baik tapi karena tidak bisa memberikan apa-apa tidak dapat、uh, remisi. Sebaiknya remisi dihapuskan karena percuma kalau gitu dijatuhkan hukuman tapi、uh, menjadi cepat keluar. Jadi,、hmm. Contoh, ilarnya SBY itu cuma berapa lama udah keluar lagi? Benar itu koruptor seperti itu. Makasih. Iya, terima kasih Pak Panggabean. Saya beralih ke Pak Harko, silahkan. Iya malam.、Uh, polimik memang jelas karena negara k i s a h d a n negara korupsi. Saya dulu ada teman di penjara, ya kan, karena dia n g o p l o s bir. Kalau nggak salah, dia ada a g n g o p l o s bir. Saya tanya dia, gimana di penjara? Ya, biasa-biasa aja, kita masih bisa makan kue tiaw. Tanya, bisa, bisa. Udah p e s e n titip k u r i r gitu kan. Itu kue tiaw ayam muruk. Wah,、wow, enak banget, t u h、oh. Ya, kamu minta apa, tinggal, tinggal p e s e n aja, gitu. Nah, itu baru、uh, seorang, ya, misalnya penjahat kecil lah, gitu ya. Kita pikirin gimana penjahat gede, gitu. Jadi, nanti akan arahnya ke masalah amnese itu semua. どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どう a どうも、どうも、どうも、 Karena saya muak ya mendengarkan kalau dibilang negara hukum tapi sebenarnya semua mereka mempermainkan hukum gitu loh Jadi tolong melalui radio ini saya minta jangan disebut lagi negara Indonesia negara hukum karena tidak menghargai hukum gitu loh Jadi sebenarnya kalau korupsi itu saya minta sebenarnya itu ditiadakan aja remisi-remisi